An-nadhi menebar barma bersandar al-Quran Al dan as-sunnah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum. Alhamdulillah Hamdan kathiran Tayyiban mubarakan fi Kamayuhiko Rabbuna wa yarubah Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh الصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدين يا ايها الذين امنوا تقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون ا علم رحمكم الله فان خير الحديث كتاب الله. وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسات بدى وكل بدى تنبلا و كل نبلا تفنن ما شاء مسلمين pada jamaah pada penuntut ilmu yang dirahmati Allah subhanahu wa taala Pertama malah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa menganugerahkan kepada kita berbagai nikmat terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sunnah dan nikmat sehat sehingga kita dapat berkumpul di majlis yang mulia ini dalam rangka kita tolabul ilmi, muzakaratul ilmi. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan pagi yang berbahagia ini dan kajian di pagi yang berbahagia ini, walaupun tidak direncanakan dengan perencanaan yang mungkin lebih jauh, tetapi ini secara kebetulan di mana Alhamdulillah para asatidah. Taurah menimpa ilmu dari para ulama, dari para masyih. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala mentakdirkan kita semua pada hari ini berkumpul di majlis yang mulia ini di masjid yang mulia ini. Bahasan di pagi yang berbahagia ini adalah berkaitan dengan poin-poin penting, kaidah-kaidah penting. Berkaitan dengan terbiat tulau Yaitu pendidikan anak Kita tidak bisa menutup mata Tentang bentuk Bentuk keboliman Yang telah dilakukan Oleh para orang tua kepada anak-anak hari ini Sebagaimana kita mendengar di media Dan mungkin kita mendengar apa yang ada di sekitar kita Ada anak yang dibunuh Ada anak yang diterlantarkan Ada anak yang dianiaya Bahkan sekarang begitu banyak orang tua dalam bahasa kasarnya adalah memperkosa anaknya Maka berbagai bentuk keboliman Muncul hari ini Bahkan itu dilakukan oleh orang-orang Yang mengaku muslim Maka dalam kesempatan yang berbahagia ini kita akan mencoba untuk menjelaskan kaedah-kaedah penting berkaitan dengan anak Dan tentunya Bukan sebuah kajian materi Keilmuan berkaitan tentang teori mendidik anak Tetapi pada kesempatan pagi hari ini Mungkin kita akan berbicara sebuah renungan Sebuah dialog Ya kita berbicara tentang bagaimana kita dengan anak. Dan bagaimana menyelamatkan anak-anak dari keboliman. Itu mungkin yang sangat penting kita bahas di kesempatan pagi yang berbahagia ini. Maka di sini saya akan mengetengahkan poin-poin penting, kaidah-kaidah penting berkaitan dengan masalah anak. Dan yang hadir di kesempatan pagi hari ini, tentunya adalah banyaknya orang tua, baik ibu ataupun bapak-bapaknya. Nah koidah yang pertama, yang wajib kita ketahui, anak adalah ketikmatan yang sangat agung. Jadi nikmat dunia dan nikmat akhirat yang sangat agung. Anak adalah berupa karunia Allah Yang sangat mulia Yang sangat agung Yang Allah Ta'ala berikan kepada seorang hamba Nah untuk mengetahui bahwa Anak adalah merupakan kenikmatan yang sangat agung Dari sebagai berikut Yang pertama Seluruh para nabi mereka berdoa kepada Allah meminta keturunan Sebagaimana Allah Ta'ala mengkisahkan dalam banyak ayat dalam Quran Dan merupakan doa orang saleh Doa minta punya anak Seperti para bapak, para ibu bisa dilihat dalam surah Al-Furqan Ketika Allah Ta'ala menisipati ibadur rahman Maka Allah berfirman: "Walahina yang Rabbana hablana min azwadina, wazurratina qurta'yun, wajanna limtaqina imana." Maka orang-orang soleh, para Nabi, para Rasul, dan orang-orang soleh itu berdoa meminta keturunan. Maka tidak mungkin seorang nabi berdoa Meminta kepada Allah sesuatu yang bukan mulia Sesuatu yang bukan baik Sesuatu yang bukan kenikmatan Bahkan tidak ada para nabi, tidak ada para rasul Yang sengaja mereka meminta kerajaan Meminta harta yang melimpah luar Tetapi seluruh para nabi berdoa minta anak Ini menunjukkan bahwa anak adalah nikmat yang sangat agung Karena para nabi meminta kepada Allah keturunan Yang kedua Tidak ada satu penantian yang dinanti oleh para nabi dan para rasul Sebagaimana disebutkan dalam sejarah Seperti penantian pengen punya anak Allah kalau mengkisahkan beberapa nabi Beberapa rasul Yang diceritakan di dalam ayat Al-Quran Menanti datangnya keturunan Seperti Nabi Ibrahim Nabi Zakaria Bahkan Allah SWT Mengisahkan Dengan menyebutkan dua surah yang sangat agung Dalam Quran, Ali Imran bagian penantian Di situ seorang bapak Menunggu keturunannya Bahkan sampai mereka Bernazar kepada Allah Dengan keturunan Artinya meminta keturunan Dan bagaimana Allah Ta'ala menurunkan surah Yang dinamakan surah Tumariya Mengisahkan Nabi Zakaria Alaihi Salam Meminta keturunan Jadi tidak ada para nabi Tidak ada para rasul yang mereka Menunggu penantian Pengen jadi seorang raja Pengen jadi seorang penguasa Tetapi seluruhnya mereka menanti Punya keturunan Hal ini menunjukkan jamaah yang dirahmati Allah Taala. Jadi anak itu adalah nikmat. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa. Ini poin yang ketiga. Di antara dalih yang sangat penting yang menunjukkan bahwa anak adalah nikmat yang sangat agung, nikmat yang sangat mulia. Bahwa Allah s.w.t mengingatkan dalam Quran Tentang nikmat Itu nikmat harta digandingkan dengan nikmat keturunan Seperti dalam surah Al-Kahfi Al-Malu Wal-Banun Zinatul Hayat di Dunia Dimana Allah s.w.t mengatakan Harta dan keturunan Itu adalah keindahan, kenikmatan dunia Perhiasan dunia ia menunjukkan jemaah yang dirahmati Allah taala sekaya apapun orang memiliki harta dan sebanyak apapun orang memiliki harta ketika dia tidak punya anak dia tidak merasakan kesempurnaan nikmat dia tidak merasakan kenikmatan yang sempurna oleh sebab itu Allah taala menyebutkan dalam Quran al-mal wal banun zinatul hayati dunia Allah berfirman dalam surah Ali Imran Zayyana lin-nasi hubbu syahawati minan nisa'i wal banina. Di mana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan telah ditakdirkan tabiat manusia itu mencintai perempuan dan mencintai keturunan. Jadi mencintai punya istri dan mencintai punya keturunan. Hal ini menunjukkan bahwa anak adalah kenikmatan yang sangat agung. Bahkan jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala di antara dalil yang sangat agung yang menunjukkan nikmat du dunia. Di antara nikmat yang paling agung adalah nikmat keturunan. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Quran tentang pernikahan dengan penciptaan alam semesta. Seperti disebutkan dalam surah An-Nur. Apuan dalam surah ya, Yang ke-30 yaitu surah Ar-Rum. Wa min ayatihi an khalaqala lakum min anfusikum azwaja wa min ayatihi khalqu samawati wal ardh dan sebutkan ayat-ayat yang lainnya kenapa Allah Subhanahu wa taala menggandengkan penciptaan alam semesta dengan pernikahan karena tentunya pernikahan ini salah satu hikmahnya adalah liimarati dunia adalah untuk memakmurkan dunia, di mana dunia ini diciptakan oleh Allah swt dihamparkannya bumi, dikeluarkannya buah-buahan, biji-bijian, Allah taala menciptakan makanan-makanan sebagai rizki bagi manusia, maka dengan itu dilaranglah manusia berhubungan laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan karena akan memutuskan keturunan, maka tidak akan terjadi kenikmatan dunia dan tidak akan sempurna orang menikmati dunia kalau tidak ada keturunannya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menggabungkan antara alam semesta dengan apa? Dengan pernikahan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan menikah. Mengsyariatkan menikah dan melarang untuk membujang. Rasulullah Sallam mengatakan atau para sahabat mengatakan naha Rasulullah Sallam anitabat turinahian syadida dimana Rasulullah Sallam melarang orang membujang dengan larangan yang keras. Nah ini pada jamaah yang dirahmati Allah Taala menunjukkan bahwa anak adalah kenikmatan yang sangat agung. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Taala Waki Dalam arti kenyataan di lapangan nah, Kenyataan di lapangan Maaf Yang di sini Kalau ditakdirkan Di antara para jamaah ya Ada yang belum punya anak Kita mengetahui Bahwa orang Yang menikah Lalu Tidak dianugerahi anak Maka dia akan mencari sebab untuk punya anak Datang ke dokter Datang ke ahli Dan sebagainya Mencari sebab Agar punya anak Bahkan mungkin orang melakukan sesuatu Apa yang dikenal hari ini adopsi Kenapa? Karena setiap orang Meyakini bahwa kalau tidak punya anak Kurang sempurna Tetapi bersama ini Manusia mengetahui bahwa anak itu nikmat. Anak itu anugerah. Tetapi kenapa banyak manusia yang melalaikan anak? Kenapa banyak manusia yang menyanyiakan? Padahal ini adalah nikmat dunia. Nikmat yang sangat agung. Nikmat yang sangat besar. Yang Allah ta'ala anugerahkan kepada kita. Dan kenyataan membuktikan bahwa orang yang menikah tidak punya anak Dia akan mencari sebab Maka jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala Para ibu, para bayi yang saya hormati Nah kalau orang itu menikah lalu dia merencanakan tidak punya anak Itu menunjukkan kurang sehat Baik fisiknya ataupun cara berpikirnya Karena secara umum manusia meyakini dan merasakan nikmat punya keturunan. Jemaah yang dirahmati Allah subhanahu wa taala, saya akan menyebutkan dua poin dalam poin yang pertama ini, dalam kaidah pertama ini. Poin yang pertama, jadi diakhiri dengan dua poin ini berkaitan dengan nikmat keturunan. Pertama bahwa Nabi Muhammad pernah mendoakan seorang sahabat tiga perkara karena mana kala tiga perkara itu bersatu itulah kenikmatan dunia secara otomatis nanti dia mendapatkan nikmat akhirat itu Anas bin Malik radiyallahu ta'ala'an Nabi Rasulullah mendoakan dengan tiga perkara bitulil umri wabikasratil mali wabikasratil awlat di mana Anas bin Malik karena dia didoakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan tiga perkara umurnya panjang maka dikisahkan imam ataupun dikisahkan bahwa Anas bin Malik umurnya lebih dari seratus tahun kemudian dikisahkan bahwa anaknya Anas bin Malik adalah seratus dua puluh lima orang jadi sekitar seratus dua puluh lima orang. Putra dan putrinya beliau Walaupun saya tidak mendapatkan satu riwayat yang menjelaskan berapa anak laki-lakinya Dan berapa anak perempuannya Yang ketiga Anas bin Malik Banyak hartanya Dikisahkan bahwa Anas bin Malik memiliki Kambing-kambing Kemudian unta-unta ia melahirkan lebih dari satu kali dalam setiap tahunnya Dan kurmanya berbuah Bukan satu kali dalam setiap tahunnya Jaman yang dirahmati Allah Ta'ala Doa Nabi Alaihi Wasallam Mendoakan Anas ibn Malik Dengan tiga perkara Umurnya panjang Anaknya banyak Hartanya banyak Ini juga menunjukkan bahwa Kalau orang banyak harta tetapi tidak punya anak Tidak sempurna Sehingga Nabi SAW mendoakan Dengan tiga perkara itu Dan ini satu poin yang sangat Penting Poin yang kedua di mana Doa Yang seluruh kaum muslimin Orang-orang soleh berdoa dengan doa yang tadi Itu apa Rabbana hablana Min azwajina Waduriyatina. Itu doa pertama meminta istri banyak. Walaupun mungkin para ibu enggak setuju ya. Walaupun para ibu juga suka berdoa dengan doa ini sebenarnya. Dan terkadang mengaminkan suaminya. Gitu. Pak doa suaminya Robana hablana min azwadinya Allah semoga Engkau menganugerahi istri-istri. Istrinya mengatakan amin. Nah, tapi sering marah ibu-ibu ya Padahal mengaminkan doa ini gitu ya Kenapa? Karena memang kita berdoa Jarang paham apa isi dari doa kita Ya Allah anugerahilah kami istri yang banyak Azwanya Wadriyat dan keturunan Jadi orang-orang soleh Para nabi, para rasul Semuanya berdoa meminta keturunan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan menikah kepada perempuan yang banyak keturunannya. Azawaju alwaludal wadud. Nikahilah perempuan yang banyak keturunannya. Jamaah yang diramati Allah taala ini adalah dalil-dalil yang ada dalam Quran ataupun dalam hadis ia menunjukkan anak adalah nikmat Dunia Anak adalah Kemuliaan Yang Allah ta'ala anugerahkan Bagi setiap manusia Ini adalah nikmat Dunia Yang kedua Ketahuilah bahwa Anak pun adalah merupakan Kenikmatan yang akan menyertai kita untuk mendapatkan nikmat akhirat. Jadi catat ini poin yang kedua bahwa anak adalah nikmat yang Allah Taala anugerahkan kepada seseorang agar seseorang itu bisa menyempurnakan nikmat dunia dengan nikmat akhirat. Lihatlah kepada beberapa dalil ini. Yang pertama kita lihat dalam hadis yang populer. Hadisnya insyaallah kita pada hafal. Baginda Rasulullah sallallahu bersabda, Ida mata bumu adamat, in qata'a 'amaluhu illa min salasin." Sedaqah jariah wa ilmun yuntafa'u wa waladun salihun yad'u lahu. Mari kita untuk merenungkan hadis ini. Perjemahannya apabila meninggal dunia salah seorang di antara kita Bani Adam maka akan terputus seluruh amalnya kecuali tiga perkara. Sedaqah jariah Ilmu yang bermanfaat Dan anak yang sore yang mendoakan kita Orang yang baik Di antara salah satu Di antara empat orang Berkaitan dengan hadis ini Dan tidak boleh Seseorang keluar dari Empat kelompok ini Maka dia akan celaka Pertama Orang yang Allah Ta'ala Luaskan rizkinya Diluaskan ilmunya Dan banyak keturunannya Maka dia bisa Mencari sebab kebaikan Untuk mendapatkan kebaikan akhirat Dengan semuanya Dia bisa bersodokah Dia bisa menunaikan zakat Dia bisa membantu orang lain Dia bisa berjihad dengan hartanya Membangun masjid, membangun madrasah Membeli senjata untuk perang Zakat dan sebagainya Maka dia akan mendapatkan kebaikan Lalu Allah SWT mengibobatkan kepadanya nikmat ilmu Ilmunya diluaskan Punya murid Mengajarkan ilmu Maka dari setiap murid yang dia ajarkan ilmu Dan setiap orang yang mendengarkan ilmu Yang dia ajarkan akan mengalirkan pahala kepadanya Lalu apa? Dia dianugerahi juga banyak, banyak. anak banyak. Anak-anaknya soleh. Maka semua dia mendapatkan kesempurnaan, nikmat yang sangat. Taufik dari Allah Ta'ala. Dimana seorang tersebut walaupun dia berada di alam kuburnya. Maka akan mengalir kebaikan. Dari seluruh kebaikan yang dia perbuat dari sodapahnya. Dari ilmu yang dia ajarkannya. Dari anak yang soleh. Mendoakan dia. Ya, subhanallah. Lalu yang kedua dimungkinkan ada orang-orang yang diberikan harta, diberikan keluasan dunia, tapi dia tidak punya ilmu yang dimaksud, punya ilmu untuk disampaikan, untuk didakwahkan. Dia sekedar dia tahu bagaimana sholat, bagaimana saung, bagaimana dia menunaikan zakat, dia tahu tentang Islam. Mungkin juga dia tidak punya keturunan, maka dia mendapatkan kebaikan dari hartanya. Ima dia punya madrasah, ima mungkin dia punya masjid, maka setiap orang yang sholat di masjid tersebut mengalirkan kebaikan kepadanya. Dari orang-orang yang sholat dalam apa sekolah dari madrasah yang dia bangun akan mengalirkan kebaikan. Dari para ustannya yang mengajar di situ akan juga mengalirkan kebaikan kepadanya. Nah kelompok yang ketiga dimungkinkan itu orang apa? Dia tidak punya harta hanya cukup untuk pribadinya. Dia tidak punya anak. Seperti mungkin Imam Ibnu Taimiyah, Imam Nawawi, beliau tidak sempat menikah. Tapi Allah taala anugerahkan kepadanya keturun apa? ilmu. Di mana setiap di antara kita mengetahui akan ilmunya Imam Ibnu Taimiyah. Dan ilmunya Imam Nawawi rahimahullah ta'ala Beliau bukan orang yang kaya Dan tidak sempat nikah Maka Hampir dipastikan orang Indonesia itu Pernah belajar kitab Imam Nawawi Imam Arba'un Nawawi ya Riyadu Maka setiap orang yang ada di Indonesia ini Yang ratusan juta Itu bisa mengalirkan pahala Kepada Imam Nawawi Kenapa ada ilmu Nah, Kelompok yang keempat Orang yang pas-pasan dunianya. Dan dia tidak punya ilmu. Tapi dia punya apa? Punya anak. Anaknya 10, anaknya 8. Anaknya 12. Lalu dia mendidiknya dengan baik. Lalu dia mengarahkan anaknya dengan baik. Berada dalam kesolehan. Maka akan mengalirkan kebaikan kepada diri. Subhanallah. Subhanallah. Maka kita tidak boleh menjadi kelompok yang kelima. Iman kita diberikan tapi melalaikannya. Iman kita tidak mendapatkan itu semua. Karena dengan sebab apa yang kita perbuat seperti orang nikah sengaja dari awal sudah berencana untuk tidak punya anak. Maka jemaah yang dirahmati Allah subhanahu wa taala lihat di sini bahwa anak itu anugerah, anak itu kenikmatan. Kenapa kita melalaikannya Sama jemaah yang dirahmati Allah Ta'ala Kalau lah kita merenungkan Kenapa kita bisa melalaikan anak itu? Kenapa kita bisa membiarkan anak Kenapa anak itu dititipkan sama orang lain Pak Ustadz titip anak saya. Kenapa tidak dididik oleh kita Kenapa tidak dibina oleh kita Padahal jemaah yang dirahmati Allah Ta'ala Kalau Allah Ta'ala mentakdirkan kita umur panjang Siapa yang akan ya, berkhidmat kepada kita ketika kita di akhir umur Udah lemas Siapa yang ngasih minum kita, yang ngasih makan kita, yang mengantarkan kita ke WC, ke tempat wudhu Kalau bukan anak yang soleh Lebih dari itu kalau kita ingat Kalau kita sakaratul maut Siapa yang akan mentalkin kita kalau kita tidak punya anak yang soleh Ketika kita berada di alam kubur, siapa yang akan mendoakan kita untuk memberikan kemudahan ketika kita berada di alam kubur? Ketika kita di Aras Filkiah, bahkan kalau ditakdirkan salah seorang di antara kita banyak masiaknya dan masuk neraka, siapa yang akan memberi syafaat kalau bukan anak yang soleh? Jadi jemaah yang dirahmati Allah Taala anak yang soleh adalah nikmat akhirat, nikmat yang sangat agung nikmat yang sangat besar. Oleh sebab itu orang tidak akan melalaikan kalau tahu ini Tidak akan membiarkan. Dia tidak akan menitipkan anaknya kepada orang lain. Kenapa? Karena tahu ya. Bahwa ini adalah kenikmatan yang sangat agung. Nah, ini adalah poin yang kedua. Poin yang ketiga. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala bahwa Nabi SAW Dan di dalam agama ini telah diperingatkan Bahawa di antara Bagian kebaikan Yang dilakukan oleh seorang hamba Yang dengan sebabnya dia akan mendapatkan kebaikan akhirat Adalah mendidik anak Jadi mendidik apa? Mendidik anak Saya akan sebutkan beberapa dalil saja untuk mengingatkan, karena ada beberapa kaidah penting setelahnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, selain hadis yang tadi, samatu ashya in yajri thawabuhalil ambi wahwafi kabrihi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan ada tujuh perkara. yang akan mengalir pahalanya kepada seorang hamba sedangkan dia berada di kuburan jadi poin apa saja yang akan mengalir kepada seorang hamba pahalanya ketika dia berada di alam kubur maka Nabi SAW mengatakan ada tujuh poin ada tujuh amalan di antara tujuh amalan itu, di antara tujuh poin dari bentuk amal, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan awala dan solihan tarohkahul, atau seseorang itu meninggalkan anak yang soleh, yang mendoakan dia. Lalu enam poin berik apa sisanya apa? Enam poin sisa-sisanya Nabi Shallallahu mengatakan. Pertama Ilman allamahu Jadi poin yang kedua adalah Ilmu yang dia Ajarkan Yang ketiga apa Au masjidan banahu Atau dia membangun Masjid Jadi seseorang yang membangun Masjid Yang keempat apa Au nahron Hafar ajarahu atau sungai ya seperti aliran air irigasi yang dialirkan, cuman orang mengambil air mengambil air minum untuk semua kebutuhan maka dia akan mendapatkan kebaikan. Aubiran <tik> hafarhu atau dia menggali semur ya seperti mungkin para ibu para bapak ya ketika masjid butuh untuk air wudhu untuk kebutuhan maka ya membayar seorang penggali akan dapat pahala atau di tempat umum yang di situ diambil oleh kaum muslimin menjadi kebaikan. Au nahlan, zara'ah atau seseorang yang menanam kurma ya, kalau di Indonesia mungkin menanam kelapa apa saja. Yang oleh duriannya, yang oleh keturunannya diambil. Dalam satu riwayat Nabi sallallahu mengatakan au baitan li sabil atau orang membangun rumah untuk para musafir ya, seperti mungkin ada saudara-saudara kita yang safar maka kita bikin tempat khusus untuk yang musafir maka dia akan mendapatkan kebaikan jemaah yang dirahmati Allah swt dalam poin ini menunjukkan bahwa di antara amalan yang akan mengalir kepada kita. Dan orang akan mengambil manfaat setelah dia berada di alam kuburnya. Salah satunya adalah memiliki anak yang soleh. Jadi pembendaharaan yang sangat agung punya anak yang soleh. Dan ini disebutkan dalam banyak hadis. Dengan riwayat-riwayat yang berbeda. Maka jemaah yang dirahmati Allah Taala tidak mungkin seorang mukmin tidak akan bersungguh-sungguh mendidik anak, tidak akan bersungguh-sungguh memperhatikan anak. Kenapa? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan bahwa anak yang soleh adalah peninggalan yang sangat berharga. Kalau para ibu, para bapak meninggalkan harta, belum tentu bermanfaat. Mungkin menjadi sengketa, mungkin besoknya udah habis sama anak. Tapi meninggalkan anak yang soleh, ya, maka merupakan kenikmatan yang sangat agung, kenikmatan yang sangat besar. Kenikmatan yang sangat mulia. Nah ini poin yang sangat penting. Untuk kita tahu ya. Kemudian poin yang setelahnya. Bahwa mendidik anak. Adalah bagian jihad yang sangat agung. Dan amal yang akan menjadikan seseorang itu tinggi derajatnya di surga. Jadi merupakan amal yang sangat agung. Merupakan amal yang sangat mulia lihat di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, "Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna rojulah la turfa mudarajatuhu fil jannah". Bakkala anha ada, "Qala bistiqfari waladikalah". Nah, Nlihat jamaah yang dirahmati Allah taala, para ibu yang dirahmati Allah taala. Nabi SAW mengatakan Benar-benar Seseorang itu Akan ditinggikan derajatnya di surga Lalu dia bertanya ya, Kenapa saya berada di Derajat surga ini Kalau saya ingat-ingat ketika saya di dunia Maka tidak pantas saya mendapatkan derajat surga ini Kalau diingat sholat Kalau diingat sholat Kalau diingat jihad Semasa di dunia dia merasakan tidak pantas untuk menderatkan derajat ini. Faqala Maka dijawab, qala bistighfari walidakalak. Maka dijawab, ini berkat istighfar anakmu untukmu. Jadi anaknya banyak berdoa. Anaknya mendoakan dia. Maka dia menjadi tinggi derajatnya. Menjadi mulia derajatnya. Bahkan Nabi SAW mengatakan. Yang akan menemani beliau nanti di yaum al Sehingga digambarkan seperti begini. Adalah orang yang mendidik anaknya. Qala Nabi SAW. Man ala ibn at-tayin. Qala aw salasan. Hatta yamuta anhunna Kuntu ana wa huwa Fil jannatika hatta ya Wa asyaru bi wa wasababah Belum katakan barang siapa yang membina, Mengajari Memberikan sedekah, Memberikan napakah Kepada dua anak perempuan Atau tiga Sampai dia Meninggal dunia Maka dia bersamaku seperti ini, katanya. Jadi orang itu bersamaku seperti ini. Maka beliau mengisyaratkan dengan jari tengah dengan telunjuknya. Jadi orang yang membina anak, yang mendidik anak, ya. maka dinyatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan menemaninya. Nanti Yom Al Qiyamah. Akan mendapatkan kedudukan yang mulia berada di dekatnya bagi orang-orang yang mendidik anak. Subhanallah ini adalah kemuliaan. Ini adalah keagungan bagi orang-orang yang mendidik anak. Jamaah yang dirahmati Allah subhanahuwataala. Kemudian yang selanjutnya poin yang terpenting entah ini poin berapa tadi saya tidak menghitung lagi. Timbul pertanyaan. Ya, yang dibawakan judul oleh saya dan di sini kita mari kita untuk apa? mentadabburi bersama. Tanggung jawab siapakah mendidiknya? Apakah kalau para bapak, para ibu telah mempersantrenkan anak di sebuah lembaga pendidikan berarti ibu telah selesai kewajiban mendidik anaknya? Apakah cukup apabila seorang bapak, seorang ibu Dalam bahasa yang keliru, nanti saya akan komentari ini Jika seseorang mengatakan menitipkan anaknya ke seorang ulama Ataupun seorang ustaz, apakah dia cukup bahwa dia Telah bebas dari kewajiban mendidik anak Jawaban yang tidak ada perselisihan diantara setiap mukmin mengatakan Bahwa kewajiban mendidik anak adalah kewajiban kedua orang tuanya Bukan orang lain, bukan lembaga pendidikan, bukan seorang ustadz, bukan seorang guru mendidik anak. Tetapi mendidik anak adalah kewajiban kita. Kewajiban kedua orang tua. Karena Allah taala berfirman, Ya ayuhalladina amanu ku'anku sakun wa ahlikum naran. Wa kala nabi wa sallamu kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun an ra'iyatihi. Warrajul ra'in fi ahli baitihi. Ayatnya jelas, hadisnya jelas. Saya kira ini sudah perkara yang sangat hilang di telinga kita, terjemahnya dan sebagainya. Bahwa ayat ini menjelaskan yang wajib mendidik anak adalah kedua orang tua. Yang pertama diwajibkan mendidik anak adalah kedua orang tua. Maka dalam istilah dunia pendidikan dikatakan al-um wal-ab madrasatul ula. Ibu dan bapak adalah pendidik pertama Jadi pendidik pertama Nah, Maka Saya sering Dialog dengan Wali santri ya. Kalau ada wali santri bilang ke ustad Atau ke saya Pak ustad Tolong Titip anak saya Kata saya Coba dirubah bahasanya Sebab bahasa ini Membahayakan gitu Pak Ustad titip anak saya Ternyata betul Pak Bu. Ada salah seorang Ketika awal dia itu Pak Ustad titip anak saya eh, Orang tuanya itu Tidak pernah muncul-muncul Sampai anaknya mau keluar Tidak pernah Dia menunaikan kewajibannya Ketika dikonfirmasi Dia bilang Pak Ustad kan dulu Saya udah titip sama Pak Ustadz Tadi di bahaya Tapi yang tepat mungkin bahaya Apa bahasa yang tepat Bahasa yang akan merubah Pola pikir kita apa Pak Ustadz tolong bantu Saya didik anak saya Jadi kalau para ibu Para bapak ngomong ke orang lain Ke lembaga pendidikan Tolong bantu didik anak saya Nah ini menunjukkan apa Bahwa Para bapak itu punya tanggung jawab besar. Para ibu punya tanggung jawab besar. Sesungguhnya saya ini yang berkewajiban. Ada pun Ustadz, Kyai, ya, guru ya, yang membantu saya. Sebab para ibu, para bapak, ahli pendidikan mengatakan ya, sadar ataupun tidak sadar yang membentuk kejiwaan seseorang itu ada empat unsur ya dalam kehidupan ini. Jadi yang akan membentuk karakternya, yang membentuk kesikapnya, yang bisa membentuk akidahnya. Pemahamannya ada apa? Empat poinnya. Oh Pertama rumah. Yang kedua lingkungannya. Tetangganya, kanan kirinya gitu kan. Yang ketiga media. Apa yang dia lihat, apa yang dia baca, apa yang dia dengar. Yang keempat sekolah. Ini empat lembaga gitu yang membentuk seseorang. Dan sesungguhnya yang paling berperan dari itu semua. Mestinya apa? Rumahnya. Sebab para ibu, para bapak. Disinilah sampai hari ini. Yang namanya dunia pendidikan. Lembaga pendidikan itu belum pernah matching dengan. Pihak orang tua. Dan pihak rumah. Dan para bapak, para ibu. Termasuk saya. Tidak pernah pair. Dan tidak pernah berpikir. Apabila pergi terbuka Coba para ibu, para bapak, pikirkan oleh kita Kalau anak bapak, anak ibu Disekolahkan ke sebuah lembaga Kelas 1 SD Berarti di rumah berapa tahun? 7 tahun ya Kalau anak ibu, anak bapak dimasukkan ke sebuah lembaga Boarding school 13 tahun Keluaran SD Berarti di rumah berapa? 13 tahun kalau dimasukkan di tingkat SMA setidaknya Pak 15 tahun di rumah atau 16 tahun. Nah. nah bapak kan pengin baik ya. Nah, kita tanya. Kalau sekarang di pesantren itu disuruh rapi, disuruh bersih ya, disuruh teratur. Nah, sekarang tanya para ibu, para bapak, pernah enggak memini jeruma agar teratur dengan anak datang disuruh di mana meletakkan bukunya meletakkan bajunya gitu pernah nggak lalu kalau makan jam segini tidur jam segini ada peraturannya pernah nggak ada nggak para ibu para bapak pernah nggak menulis di rumah peraturan rumah Hah? nah di sini bu pak bapak itu bapak ibu itu jarang yang bersikap jujur gitu ya kalau anakku, kok anak saya begini? Katanya udah mas Santens baru tiga bulan begini. Di rumah tidak begitu, bukan? Tidak begini. Di rumah nggak tidak dievaluasi, Pak. Ya, kalau di pesantren dievaluasi hari ini begini, alatnya besoknya begini. Kalau di rumah nggak pernah. Nah ini Pak, ini Bu. Nah. Coba kalau anak itu tidak bisa wudhu, pernah nggak para bapak, para ibu? Di rumah sengaja mengambil Satu ember air Atau satu gayung air Lalu para ibu, para bapak Nih, nak, hudu seperti ini Atau para ibu, para bapak Hanya menyuruh, hudu, sholat Gak pernah mengajari sholat Ayo sholat ini, takbirnya seperti ini Rukunya seperti ini, pernah gak? Kan? Nah ini bang Musibah yang menimpa kepada kita hari ini nah, bahwa kita semua lain. Padahal sepakat ya, kata orang kafir juga sepakat ya. Bahkan ahli-ahli pendidikan kata di Amerika di mana saja mereka telah menyatakan kehancuran generasi hari ini karena banyaknya para wanita keluar dari rumahnya. Mereka tidak pernah memini rumahnya. Mereka tidak pernah mengadministrasikan rumahnya dengan benar. Mesti seperti apa rumah ini ditata dari sisi ya, konstruksinya dan sebagainya. Mesti kan jelas itu. Berkaitan dengan pendidikan tapi kita tidak. Padahal jemaah yang dirahmati Allah SWT hampirnya. Sekian persen orang yang berhasil itu adalah keberhasilan kedua orang tuanya. Karena telah dikatakan madrasatul Tuli Umum, dan ini adalah pun yang sangat penting untuk kita apa renungkan hari ini. Makanya dunia pendidikan hari ini mulai ya Berpikir kalau ada MOS istilahnya itu apa ataupun ada apa kalau di SMA, SMP atau dan sebagainya apa itu kalau santri baru itu apa namanya pekan orientasi dinamakan apa? Ya mos dan semisalnya... Nah kalau hari ini itu... Yang di mos itu orang tuanya... Ya mesti... Apalagi kalau ke pesantrennya... Kalau ke pesantren itu harus tahu... Peraturannya apa... Dilarang apa anak itu... Kan harus tahu... Enggak boleh apa... Orang tuanya enggak tahu... Aduh Pak Ustadz... Dikira terboleh bawa hafai... Kan gitu... Padahal dilarang itu. Oh Enggak tahu... Dikira terboleh pergi-pergi... Enggak -pergi. tahu repot gitu orang tua seperti ini gitu. Kemudian apa? Diajari apa? Kan harus tahu. Mestinya ya orang tua idealnya kita ini tahu kurikulumnya. Sekolah ini apa sih diajarinya gitu. Dia tahu kapan hari ini pelajarannya apa, harus dicapainya apa, harus tahu kan. Para ibu, para bapak ya, kalau kita pengin ideal sekolah itu maju, orang tua itu harus tahu visi misinya, misinya apa nih sekolah ini. Jangan sampai para ibu para bapak pingin anaknya menjadi ahli kedokteran, tapi masuknya apa? Ke tempat yang bukan. Wah ini sekolah kok tidak menghasilkan apa Padahal sekolahnya tahu tadinya bukan itu kan? Tahu nih kurikulumnya apa, capaiannya harus apa, apa yang diajarkan hari ini dia tahu. Dan sekolah yang benar juga jelas. Ya pelajarannya apa, capaiannya apa, perangkatnya apa, strateginya seperti apa dan sebagainya dia harus tahu. Dan ini poin yang sangat penting. Jadi ini adalah menggugah Pak. Kalau kita ingin berhasil ya. Memang rumah itu ada, harus menjadi lembaga apa? Pendidikan. Jadi harus menjadi lembaga pendidikan. Nah ini jawaban kita. ya nah, Poin yang selanjutnya. Di antara poin yang sangat penting berkaitan dengan pendidikan. Yaitu menjawab pertanyaan ini. di manakah kita mendidik Anak. Dan sampai kapankah kita mendidik anak. Ada orang yang menyangka. hata guru. Bukan orang tua ya. Ini guru gitu. Para mudaris, para mu'alim. Ada orang yang menyangka bahawa mendidik anak. Apabila. Dalam ruangan segi empat atau segi. Persegi. Itu apa? Dari tembok ke tembok. Jadi kalau mendidik itu. Kalau orang sedang di. Ruangan. Maka tidak sedikit orang-orang yang dijuluki guru ketika dia di kelas jadi guru ketika dia keluar jadi preman, karena tidak tahu dia di mana mendidik anak. Dia menyangka mendidik anak itu harus di kelas. Demikian juga para orang tua dia menyangka bahwa mendidik itu kalau anak itu di masjid, kalau anak itu di mana di manasa, kalau anak itu di sekolah oh lagi belajar. Kalau dengan ibunya ke pasar, kalau dengan bapaknya pergi berekreasi kalau dengan ibu dengan bapaknya pergi ke mall, nah ini enggak ada dunia pendidikan. Nah, ini adalah pemikiran-pemikiran yang keliru. Setiap mumin, setiap muslim sekarang harus berubah. Kita harus mengetahui bahwa mendidik anak dalam setiap saat. Dalam seluruh ruang lingkup mendidik anak itu. Dan itu dilakukan oleh Nabi Rasulullah. Lihatlah Nabi Rasulullah mendidik para sahabat dan anak-anak waktu itu. Muad bin Jabal ketika naik kendaraan bersamanya dibonceng Nabi sallam dibonceng oleh anak apa Muad bin Jabal. Maka beliau memperingatkan poin yang sangat penting tentang tauhid. Ya Muad atadri ma haqqullahi 'alal ibad wa mahakul haqqul ibadi 'alallah lihat di atas kendaraan pernah nggak para ibu para bapak ketika rekreasi bertanya tentang sesuatu ketika kita berada di mobil bertanya tentang ahlak bertanya tentang apa gitu pernah nggak mengajari naik mobil duduknya seperti apa dan sebagainya pernah nggak kita beda tapi salah mengajarkan jadi tidak perlu kita kalau ingin tahu tentang dunia pendidikan tidak hanya kita belajar kepada orang-orang mungkin teori-teori dari orang lain Sesungguhnya Nabi SAW telah mengajarkan teori pendidikan yang sangat hebat. Nabi Sallam ketika duduk makan. Dan di situ dengan anak kecil. Lihat. Beliau makan satu nampan dengan anak kecil. Kalau para bapak, para ibu kan dipisahkan. Oh ini minum untuk bapaknya. Piring untuk bapaknya. Tapi Nabi Sallam memberikan kesederhanaan. Mengajari. Bagaimana makan. Beliau makan satu nampan. Dengan salam mata Ibn Akwa lalu salmatullahi wabarakat maklum anak kecil maka dia makan dengan tangan kiri dan mengambil makanan milik orang, artinya di depan orang, maka Nabi Muhammad itu memegang tangannya ya bunaya samillah, wakul yaminik wakul bi mayalik, wahai anakku ucapkan bismillah makan dengan tangan kanan ambil yang di depanmu, makan subhanallah, ketika kapan? ketika makan Nabi Muhammad Sallam ketemu anak kecil. Dia tidak mengatakan biar anak kecil salam sama aku, enggak. Tetapi beliau Nabi Muhammad Sallam mengajari anak kecil mengucapkan salam dan beliau memulai anak kecil. Dan anas bin Malik radhiyallahu taalaanhu didapatkan oleh para tabiin. Ternyata beliau setiap ketemu dengan anak kecil memulai salam dan menyalami mereka. Sebagian para tabi'in membaca hadis li yusallimu saghiru alal kabir wal qalidu alal katsir al hadis. Mendaalam memulai salam yang kecil kepada yang besar dan yang sedikit kepada yang banyak. Tapi Anas bin Malik didapatkan beliau memulai salam. Dan beliau waktu itu masih kecil. Maka beliau mengatakan demi Allah ini dilakukan oleh Nabi sallam dan aku ingat setiap beliau bertemu dengan anak kecil maka beliau menyalaminya mengucapkan salah jadi disinilah yang dinamakan pendidikan dengan praktek ya, langsung jadi dalam setiap saat dalam setiap waktu nah, maka jamaah yang dirahmati Allah Taala sesungguhnya pendidikan itu adalah bukan hanya mentransfer apa maklumat tidak hanya sekedar ini boleh ini haram enggak itu bagian tapi termasuk bagaimana istilah kita sekarang adakan life skill ada skillnya, ada lab skill. Lab skill itu kemampuan cakap hidup. Cakap hidup itu apa? Di mana saja kita hidup bisa berinteraksi. Bagaimana kita berbicara dengan orang tua, bagaimana berbicara dengan penguasa, bagaimana berbicara dengan pedagang, bagaimana berbicara dengan setiap orang itu punya kehususannya. Dan orang yang bisa cakap hidup akan bisa hidup di mana saja. Hatta Ustadz yang banyak ilmunya, ketika dia tidak punya repsekil tidak bermanfaat ilmunya karena Kenapa? Nggak bisa menyampaikannya, nggak bisa uh, Ngomongnya gimana, mendatangi orang seperti ini, menasihati orang seperti ini gimana Oleh sebab itu jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala ada ucap para muhaddis Mempelajari ahlak gurunya lebih lama ketimbang menghafal sejumlah hadisnya kalau orang menghafal sejumlah hadisnya, ada gurunya dia punya hadis seribu hadis, bisa dihafal sekian hari. Gitu. Tapi kalau menghafal bagaimana karakter dia dengan istrinya, dengan keluarganya, dengan anaknya, dengan tetangganya, dengan sesama ulamanya, itu perlu waktu. Gitu. Sehingga ada ulama yang mengatakan demi Allah kami mempelajari ahlak seorang guruku sampai kami itu seolah-olah tahu jatuh dengan apa bulu jenggotnya. Karena mutabahan. Jadi kalau para bapak, para ibu mengajari anak, hanya mengatakan, oh sholat seperti ini, ngajari sholat mungkin sehari juga bisa. ya. Ngajari wudhu, bahkan tidak sehari. Ngajari wudhu, kalau dengan praktek mungkin 10 menit bisa selesai. Tapi kalau para ibu mengajari anak untuk sabar, mengajari anak untuk cerdik berpikir, mengajari anak untuk cepat mengambil kesimpulan, mengajari anak akar dia itu berpikirnya itu apa Sempurna dari setiap sisi. Itu perlu waktu. Dan jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala. Inilah Nabi SAW mengajari para sahabat. Mengajari Ali bin Abi Talib. Bahkan cucunya Hasan bin Hussein. Radiyallahu ta'ala. Dan ini perlu diketahui. Nah, Kemudian pertanyaan yang kedua tadi. Sampai kapan kita mendidikannya? Ada di antara. Para mustami Yang mengajukan pertanyaan begini Pak Ustadz Anak saya sudah pada nikah katanya. Apakah saya masih berkewajiban untuk mendidiknya Anak saya sudah pada dewasa Apakah saya masih wajib untuk mendidik mereka Mengingatkan mereka Maka jawabannya Jamah yang dirahmati Allah Para ibu, para ibu yang dirahmati Allah Ta'ala Selama kita masih hidup dan anak kita masih hidup. Maka kita diwajibkan untuk mendidiknya. Nah, lihatlah. Kepada apa yang dijelaskan dalam Quran. Ketika Allah mengkisahkan Nabi Ibrahim. Dan mengkisahkan Nabi Ya'qub AS. Wa wasabihah Ibrahimu banihi wa Ya'qub ya baniya inna Allah astagfirullah kumudin. Fala tamutunna ila wa antum muslimun. Amkuntum syuhada idha habara Ya'qub maut Iz qala li banihi ma ta'buduna min ilaha qaw wa Ibrahim wa Isma'il wa Ishaq ilaha wahida muslimun Nah Perhatikan di dalam surah Al-Baqarah ini apakah kalian memperhatikan tentang Nabi Yaqub alaihi salam ketika datang kepadanya sakratul maut lihatnya ketika sakratul maut dia berkata di depan putra-putranya Wahai anak-anakku, apa yang kalian akan sembah setelah aku meninggalkan kalian? Maka mereka mengatakan, aku akan menyembah ilahmu, ilah nenek moyangmu, Ibrahim, Ismail, ishak ilah yang satu itu Allah. Nah berbeda dengan kita hari ini. Berbeda mungkin dengan saya, dengan para ibu, para bapak. Kita kan dunia terus sampai sakral pun maut. Mungkin kita mengatakan, hati-hati sawah yang di sana itu hati-hati perusahaan yang di sana, hati-hati toko yang di sana. Sampai sakratul maut yang diingat dunia Yang diwasiatkan adalah dunia. Tapi lihat para nabi, para rasul mereka mengingatkan putranya, mengingatkan keturunannya dengan iman, takwa dan tauhid. Bahkan lihat dalam sahih muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkisahkan satu kisah yang sangat agung dan ini ada dalam sahih bukhari ketika nabi sallallahu sakit yang menyebabkan beliau meninggal dunia dan hadis ini diriwayatkan oleh aisyah radhiyallahu taala anha maka aisyah radhiyallahu taala mengatakan ketika beliau sakit maka seluruh istrinya berada di sampingnya jadi berada di sampingnya lalu datanglah putrinya siapa Fatimah radiyallahu ta'ala anha Maka Isyara radiyallahu ta'ala anha Mengkisahkan bahwa Nabi SAW itu membisikan Kepada putrinya dua kali Dua kali bisikan Bisikan yang pertama Maka Fatimah menangis Tiba-tiba menangis ketika dibisikin Dengan bisikan yang pertama Ketika yang kedua tiba-tiba Fatimah tertawa tersenyum ketika dibisikan yang kedua kali. Lalu Aisyah radhiyallahu taala nahap penasaran apa yang dibisikan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepadanya. Maka bisikan yang pertama Fatimah radhiyallahu taala mendapatkan bisikan bahwa Allah Taala telah menyempurnakan syariat kepadanya. Maka Fatimah tahu bahawa beliau akan meninggal dunia, maka menangis. Karena bapaknya akan segera pergi. Karena Allah Ta'ala telah menyempurnakan syariat Al-Yauma akmaltu lakum dinakum wa atammtu 'alaikum nikmati wa lakum al-Islam dinan. Maka menangislah Fatimah, tapi menangis yang dimaksud menangis ya? hanya mengeluarkan air mata saja, bukan mengangkat suara. Ketika yang kedua kalinya tertawa, kenapa? Maka Nabi sallallahu alaihi membisikkan kepadanya bahwa Fatimah sayyidatu ahli jannah bahwa ya Fatimah adalah apa sayyidah bahasa kita mungkin putri penghuni surga maka beliau Fatimah itu tertawa karena Rasul memberikan berita yang sangat kepada Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertambah sakit sehingga Fatimah melihat termentak mentak beliau. Lalu beliau mengatakan Wakarba Wakarba. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan Lakarba Ba'dal Yaum. Artinya tidak ada kesulitan setelah ini. Maka beliau menasihatinya: Yabnati Isbirri Wattaqi Fa'inna Nik Mashalat Ana Lagi. Maka beliau mewasiatkan satu wasiat kepada putrinya Wahai putriku bertakwalah dan bersabarlah Karena sebaik-baik pendahulu Bagimu adalah aku Lihat Ketika sakratul maut mewasiati Anaknya Pertama bertakwa, ini menunjukkan bantahan Kepada orang-orang Syiah. Dia mengatakan bahawa apabila Orang itu menjadi ahlul bait dijamin Untuk masuk surga Tidak ya sebab Nabi sallallahu alaihi tidak mengatakan engkau jaminanku, aku akan menjaminmu. Tetapi baginda Rasul mengatakan takwa. Sabar dan diperintahkan untuk mengikuti jejaknya karena sebaik-baik pendahulu bagimu adalah aku. Lihatnya. Nah, hari ini kita dapatkan ada kah orang tua yang mengajari anaknya sampai ketika dia dalam keadaan sakit? Ya, mungkin hari ini kita berbeda memarahi anak terus dalam keadaan sakit. Tapi para sahabat lihatnya. Para tabi'in, kemudian Nabi wa sallam. Seperti ini. Dan ini udah kehidupan mereka. Kehidupan mereka. Dan udah menjadikan sifat mereka ini. Mendidik anak. Dan ini telah menjadi satu kenikmatan. Satu kemuliaan yang mereka tempuh. Nah. Jama'i yang dirahmati Allah subhanahu wa taala, Ini adalah jawaban. Nah, maka kalau kita tahu bahwa mendidik anak adalah Selamanya Mendidik anak ada dalam seluruh Ruang lingkup Maka jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala Ini pesan yang sangat agung Maka seorang bapak Seorang ibu Tidak akan bertindak Kecuali bernilai pendidikan Tahu gak ibu Karena mungkin Selama hari ini banyak diantara kita Yang lalai dengan poin ini Nah, kalau kita tahu ini kalau kita akan ngomong mesti ngomong yang berbobot gitu ya. Kalau akan bertindak, tindakan yang berbobot itu. Jangan udah gitu ya. Nah, selama ini kita tidak tidak tidak tidak sadar itu. Kalau apa yang kita katakan, apa yang kita ungkapkan, apa yang kita perbuat itu akan ditiru oleh anak kita Coba Bu Pak, kalau guru-guru Pak Udin ya, umumnya tekad itu tidak perlu ke rumah ya, untuk menilai bagaimana karakter dan kebiasaan orang tuanya cukup melihat anaknya gimana tantramen anak itu gimana suka marahnya suka mencaci itu pasti dipastikan 99% itu adalah jiplakan dari kedua orang tuanya ya dan ini Jemaah yang dirahmati Allah Ta'ala dipastikan dengan penelitian yang seksama oleh ahli-ahli pendidikan. Dan itu bukti. Kalau anaknya ini begini-begini itu dipastikan orang tuanya. Pasti itu karakternya itu. Kenapa? Karena setiap tindakan dok seorang bapak, seorang ibu itu akan dijiplak oleh anaknya. Akan diikuti oleh anaknya. Karena kita tahu bahawa anak kecil adalah peniru. Dalam istilah dunia pendidikan anak kecil itu peniru gitu. Peniru urung dan jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala kalau kita teliti dan seksama anak-anak itu kadang-kadang cerdik dan lebih apa memiliki apa yang dinamakan visioner ketimbang kita jadi punya visi ke depan itu. Cuba pak bu, buktikan ya saya melakukan eh, atau pekedaan atau saya punya anak delapan, bu, Pak. Baru delapan, dan istri baru satu. Enam perempuan, dua laki-laki. Apa ya? Saya berikan contoh. Anak itu cerdik ya. Anak saya nomor lima, ya, namanya Kotada. Itu dia diwawancarai ya oleh salah satu korannya waktu itu di bawah cari semua anak TK. dia tanya ketada kamu pingin jadi apa pingin jadi jenderal polisi kata dia ya, walaupun kurang benar ya polisi jenderal katanya kenapa kamu pingin jadi seperti itu biar aku menjaga ayah aku katanya itu kan apa ya begitu hebatnya ya. Ya, walaupun dia pinginnya apa Pengen jadi polisi Karena dia tergambar melihat polisi itu menjaga Maka dia punya misi Akan menjaga ayahnya Dan ini cerdiknya Tapi kalau para ibu Para bapak ditanya sekarang pengen jadi apa Mungkin jarang ya kita juga bisa menjawab Tapi anak kecil mampu menjawab ya? Pengen jadi anu, pengen jadi ini ya? Anak saya nomor enam Namanya Kutaibah Jadi berdekatan dua laki-laki Kota -laki, Kotadah Kutaibah satu ketika Ya biasa Pergi ke tempat keramaian Itu umurnya 3 tahun Ternyata dia hilang Karena anak-anak pergi sendiri Tapi dia berpikir Karena udah biasa Dia berpikir mendatangi apa Informasi Lalu dia bilang Tolong carikan Itu bahasa dia itu Tolong carikan ayahku namanya Abu Kotadah Pakai gamis Lalu itu bisa melaporkan sehingga Informasi itu apa? Memanggil saya namanya ini pakai baju ini Anak 3 tahun Suatu ketika main terus itu Kata istri saya Sama kutaibah itu bilang Jangan-jangan main Nanti itu ada satpam Ternyata dia berpikir cerdik Dan kita tidak pernah berpikir seperti itu Menyangka Maka dia mendatangi satpamnya dia salaman dengan satpamnya dia tanya pak siapa namanya salaman lalu dia datang lagi ke uminya tuh mi kan baik satpamnya nah ini jemaah yang dirahmati Allah subhanahuwataala kalau kita jujur gitu ya mau sesungguhnya dalam anak itu banyak potensi yang terkadang mati dengan sebab kita mati karena kerasnya kita mati karena kita tidak pernah memberikan porsi kepada anak kita nah, dan inilah pendidikannya dan inilah kewajiban kita bahwa kita memahami kalau kita ingin berhasil maka kita memahami bahwa setiap gerak-gerik itu bernilai pendidikan dan memiliki nilai yang berbobot kita tidak akan berbicara, tidak akan ngomong tidak akan bertindak, kecuali bernilai apa? pendidikan kemudian poin yang selanjutnya poin yang sangat agung yang wajib kita pahami dalam dunia pendidikannya Jamah yang dirahmati Allah SWT Pesan dari agama ini Baik Quran ataupun hadis Al asrufi mu'amalah Ala ribqi wal lin Jadi asal dalam bersikap Menyikapi gitu. Membetulkan orang Mengarahkan orang Menyuruh orang biribqi. Yaitu dengan lemah lembut bukan berarti tidak boleh menghukum. Bukan berarti tidak boleh keras. Akan tetapi usulnya, pokok-pokoknya, bagian terbesarnya dari dunia pendidikan dan dakwah adalah kelembutan. Mari kita buktikan dari beberapa sisi poin ini. Pertama, dari sisi apa yang pernah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat dan kepada anak-anak kecil waktu itu. Salah satu contoh adalah hadis yang meriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam salat itu sholat zuhur. Maka dalam satu waktu sujud para sahabat mendapatkan beliau ulama sekali sujudnya sehingga ada seorang sahabat yang penasaran akhirnya dia bangkit dari sujudnya ingin memastikan ada apa ini maka dia bangkit dari sujudnya maka didapatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang dinaiki oleh Hasan dan Husain dijadikan tunggangan itu Ya mungkin ya kalau kita mungkin mbe mbe sekarang kuda kudaan Pernah gak para bapak-para ibu mempraktekan ini? Ya ada yang pernah ada yang tidak ya. Pernah gak kalau para bapak-para ibu pulang dari bekerja. Terutama para bapak ini ya. Pulang dari bekerja menggendong anak dulu sebelum melakukan apa-apa. Ketika anak ingin digendong atau langsung ditempeleng atau marah makanya tidak sedikit pak anak-anak yang bilang kepada ibunya, bu enak ya kalau tidak ada ayah, jangan sampai pak itu kalau di, di apa diperlakukan anak seperti ini musibah gitu, musibah. Nah lihat maka sahabat itu akhirnya mengangkat Hasan dan Husain dari punggung Nabi Sallam, lalu Nabi Sallam bangkit dari sujudnya. Setelah sholat, maka Nabi Salam berujar berkata kepada para sahabat, beliau mengatakan, aku tidak ingin memotong kenikmatan cucuku, subhanallah. Kalau kita anak-anak lagi main, langsung mainannya dilempar ya. Ibu-ibu terutama ya, lihat anaknya main ini, aduh, udah jadi kapal keceh rasanya rumahnya, marah tiap hari gitu. <tuh> Padahal jamaah yang dirahmati Allah Taala mestinya seorang ibu itu merasa was was kalau anaknya itu tidak main. Kalau anaknya itu banyak tingkah mestinya dia berdoa kepada Allah ya Allah alhamdulillah anak saya ini apa aktif. Anak saya ini apa mampu melakukan ini melakukan itu nyoretin tembok alhamdulillah dia ternyata tangannya masih bisa bergerak mestinya gitu. Tapi kita aduh subhanallah so aja aduh anak ditempelin kenapa karena nyoret tembok itu. Padahal jamaah yang dirahmati Allah Taala kita lihat, "Wah, uh, ini coretannya lurus atau enggak gitu." Seperti apa coretannya? Apakah dia menjadi umpannya apa tukang gambar atau tukang apa? Bisa menggambar, mungkin bikin apa? Bikin gambar bangunan dan sebagainya, masyaallah gitu Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam memperlakukan anak kecil itu dengan lemah lembutnya. Dia tidak ingin memotong kenikmatannya, memotong kenyamanannya. Kenapa? Kalau istilah ahli pendidikan hari ini Maaf ya Mereka mengatakan bahawa kalau orang tua itu marah Maka akan terputus sekian Apa? Sarap-sarap tentang IQ-nya dia Kemampuan dia Kalau dibentak gitu lainnya. Maka Nabi Salam itu lihat ya. Kemudian apa? Nabi Salam memutus Sholatnya dan Memendekkan sholatnya. Ketika beliau mendengar anak kecil nangis. Nabi salam bermaksud untuk memanjangkan sholat isyar. Tetapi beliau mendengar tangisan anak kecil. Maka beliau memutusannya. Memutuskan apa? Bukan memutuskan maksudnya apa? Mempercepat sholatnya. Meringkas sholatnya. Subhanallah. Ketika beliau berhutbah. Lihatnya. Ketika beliau berhutbah. Dan Hasan dan Hussain bersamanya. Nah ikut bah. Lalu. Hasan dan Hussain terjatuh. Maka beliau turun dulu dari. Mimbarnya. Lalu beliau mengatakan. Inna ma'amwalukum wa'auladukum fitnah. Sesungguhnya anak. Dan harta itu adalah fitnah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini lo turun dulu. Nah ini kelembutan. Nah, sekarang tinggal perhatikan saja. bahwa ini adalah keniimatannya. Dan ini akan. Apa membangun Kepribadian anak, sikap anak Coba para ibu, para bapak Pernah gak ketika akan pergi Anak itu mungkin digendong dulu Dicium dulu Pernah gak ya. Golibnya kita kan Anak kita masih tidur, udah pergi Kita datang, anak udah apa Udah tidur, ini musibah ya. Ini musibah Pernah gak para bapak menjanjikan kepada anak ketika pergi bertugas akan memberikan hadiah anu ini kalimat-kalimat yang sepele tetapi berharga dalam pendidikan akan memberikan pengaruh yang sangat hebat ketika bapak ibu itu memberikan nasihat ini adalah bagian yang pertama bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan contoh kelembutan ketika mendidik dan kelembutan jamaah yang dirahmati Allah Taala perlu dibangun dengan tiga hal. Gimana Pak? Bil Yang pertama, ekstraksi bahasa. Ya bunaya. Jangan mungkin terdasar kamu monyet apa gitu ya. Kan kadang-kadang orang tua ibu itu tidak spontan ya. Bahasanya bahasa kasar itu. Melkat jadi ya, anak itu. Yang kedua, dari sisi apa? Dari sisi gerakan tubuh. Sebab jemaah yang dirahmati Allah taala Walaupun orang itu berbahasa dengan bahasa yang lembut Tapi kalau tubuhnya menakutkan orang Itu gak lain ya. Dan yang ketiga Kalimat yang baik Diucapkan di dalam waktu yang tepat Dalam momen yang tepat Sehingga akan menjadi baik semuanya Dan bersama mengajari itu semuanya Dalam bagian pendidikan Kemudian jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Poin yang sangat penting juga untuk para ibu, para bapak Bahawa Nabi sallallahu mengkisahkan di antara pahala yang sangat besar lemah lembut kepada anak. Jadi di antara pahala yang sangat besar adalah lemah lembut kepada anak. Lihat dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha bahwa dikisahkan datang seorang wanita miskinah dengan kedua putrinya bertamu kepada Aisyah radhiyallahu taala anha. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ada dalam kitab Riyadhus Shalihin tentang sifat lemah lembut bapak kepada anaknya. Lihat Ustaz Maka insya Allah memberikan Tiga butir kurma Dan tidak ada apa-apa lagi di rumahnya Kecuali tiga butir kurma Maka Si wanita itu membagikan kurmanya Dua kurma Untuk putrinya dan satu kurma Akan dimakan oleh dirinya Pas dia akan memakannya Maka kedua anak yang mengulurkan tangannya Menunjukkan dia masih ingin Maka Sang ibu tidak jadi memakan kurmanya. Maka dia memotong kurma dibagi dua untuk putrinya. Keesokan harinya datang lagi seorang wanita yang miskin. Dan Aisyah Radiyallahu Ta'ala tidak memiliki kecuali hanya dua kurma saja. Jadi kalau tadi dia punya tiga kurma, sekarang punya dua kurma. Maka beliau memberikan dua kurma itu kepada wanita itu. Maka si wanita itu membagi satu kurma kepada Dua putrinya dipotong. satu kurma akan dia memakannya. Maka anaknya mengulurkan tangan. Lalu dia tidak jadi memotong lagi kurmanya. Dan membagi dua kurma itu untuk kedua putrinya. Maka Aishara diallahu ta'ala takjub dengan apa yang dilakukan oleh wanita miskin itu. Oleh pengemis tersebut. Maka akhirnya beliau menceritakannya kepada Nabi SAW. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengungkapkan dua ungkapan, lihat para ibu. Dan tentunya kelembutan seorang ibu lebih dituntut ketimbang kelembutan bapaknya. Ini jadi catatan Bu. Perhatikan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan <tuk> innallaha ta'awjaba lahabihal jannah wa akaqah biha minan <tuk> Maka beliau mengatakan sikap seperti itu lemah lembut kepada anaknya. Kasih sayang kepada, nak memperhatikan makan, yang memperhatikan minumnya, dan mendahulukan isar, mendahulukan anaknya, menjadikan satu sebab dia masuk surga selamat dari api neraka. Dalam satu riwayat dikatakan ma'budul ya min hadi hilbanati bishayin fa'ahsana ilayhinna kunna lahu sitron minan nah. Nabi saw mengatakan. Tidaklah seseorang diuji dengan anak-anak perempuan lalu dia berbaik apa berbuat baik kepada mereka, bersikap baik kepada mereka kecuali mereka akan menjadi apa? menjadi sebab penghalang dari api neraka. Subhanallah ya, kelembutan ini. Nah, maka jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu di sini memberikan satu pelajaran dari dua bagian hadis tadi, bagian yang pertama mengkisahkan bahwa praktek namanya salam mendidik itu lemah lembut bagian yang kedua bahwa pahala lemah lembut itu besar pahalanya. dan yang ketiga yang saya ingin sampaikan dalam poin ini bahwa pengaruh yang sangat besar untuk merubah orang dari kelembutan bukan orang yang keras gitu. bukan orang yang lidahnya itu sering melaknat bukan yang lidahnya itu keras tapi lihat dalam beberapa hadis ini, salah satunya adalah dikisahkan dalam hadis Anas bin Malik, ketika Nabi Sallam berada dengan para sahabat di masjid tiba-tiba muncul Arabadui, badui ya biasanya orang yang ada tatakramanya kurang, tiba-tiba dia kencing di masjid, lihatnya kencing. Maka Nabi Sallam melihatnya dan para sahabat melihatnya dan para sahabat langsung memburunya akan menghardiknya dan mengeluarkan dari masjid. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Dha'mu hatta yaqdibauraahu." Biarkan katanya dia selesai dulu kencingnya. Setelah selesai kencingnya, maka ambillah oleh kalian satu ember air, lalu tuangkan ke tempat kencingnya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam baru memanggil orang itu sambil dipegang punggungnya. In dalmas masjidah La taslu fihi qadaratu wala najasan wa inna fihi dhikrullah wa salat wa ta'lim ila akhirah maka nabi sallallahu mengatakan bagaimana dasar da kamu orang yang bodoh dasar kamu orang kamu tidak tahu agama nabi sallam tidak berkata seperti itu tetapi beliau mengatakan wahai pula sambil menepuk punggungnya sesungguhnya masjid ini tidak layak untuk kotoran untuk najis tetapi masjid tempat dikir tempat salat tempat taklim apa yang dikatakan oleh orang itu dia mengatakan Allahummarhamni warham Muhammadan wa latarham ma ana ahada Ya Allah rahmati aku rahmati Muhammad yang lembut yang galak-galak tadi jangan. Jadi pengaruhnya lain, Bang. Pengaruhnya lain, Bu, kelembutan itu. Mengenai di hati anak akan berbeda. Mengenai di hati orang yang kita ingkari yang orang kita kasih tahu akan berbeda kisah yang kedua Nabi ﷺ dengan para sahabat sholat ada yang bersin salah seorang diantara sahabat lalu orang itu mengatakan ya rahmuk maka satu masjid itu melirik dia ini ada orang yang ngomong gitu ya seolah-olah dia akan keluar dari masjid mengeluarkan dari masjid maka Nabi sallallahu itu menasihati orang itu dengan bahasa yang indah. Inna fi sholati la syughlah. La fihi dzikrullah. Maka Nabi sallallahu mengatakan sesungguhnya sholat itu sibuk munajat kepada Allah. Sholat itu bukan bicara dengan sesama manusia. Bukan berbicara dengan yang temannya, tapi munajat kepada Allah, zikir kepada Allah. Maka orang itu mengatakan demi Allah. Aku tidak mendapatkan seorang pendidik seperti beliau. Indah sekali. Yang ketiga dikisahkan. Mungkin juga kita belum tentu mampu seperti bagian masalah. Ketika duduk di masjid. Seperti kita hari ini. Tiba-tiba muncul orang dengan suara keras. Mengatakan Wahai Muhammad. Seandainya aku boleh masuk Islam dan boleh tetap aku berzina, aku akan masuk Islam. Dia mengatakan saya ingin masuk Islam, tapi jangan dilarang berzina. Nah, Kepala Rasulullah katakan, diam kamu, bahasa mungkin begitu. Kamu berbicara seperti di depan baginda Rasulullah, tapi Nabi Salam mengatakan, tahan, sini sini sini, duduk. Nabi Sallam tidak tidak mengatai dengan dasar kamu ini orang tidak tahu orang tidak tahu agama begin begini boleh katakan duduk lalu berbicara dengan dialog ya. boleh katakan tidak ya boleh kamu masuk Islam dan tetap berzina tetapi dengarkan dulu katanya maka Nabi Sallam dialog dengan orang itu boleh katakan kamu punya ibu punya punya saudara perempuan kakak ataupun adik punya Kemudian punya bibi punya maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan wahai fulan bagaimana sikap kamu kalau ibu kamu dizinahi orang Jadi ada orang yang menzini ibu kamu bagaimana sikap kamu Dia marah mengatakan saya mungkin akan pukul akan tinju bahkan akan dibunuh orang itu Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan demikian juga sikap orang lain kepada kamu. Kalau ditakdirkan kamu menzinahi ibu seseorang, orang kamu tidak senang sama kamu. Seperti kamu juga tidak senang. Yang kedua, kamu punya adik atau kakak, punya. Bagaimana kalau seseorang menzinahi saudara kamu? Gimana sikap kamu? Tidak senang. Yang ketiganya, bagaimana kalau seandainya orang lain menzinahi bibi kamu? Dia mengatakan tidak Tidak senang Tidak setuju Saya marah Maka Nabi Salam mengatakan Demikian juga orang lain kepadamu Maka dia masuk akal Maka dia mengatakan Demi Allah hari ini saya masuk Islam Dan tidak akan pernah lagi bersih Lihatnya Pernah enggak para ibu para bapak Ketika apa melarang anak Menginstruksikan sesuatu pada anak Berdialog dengan sesuatu yang masuk akal kepada anak kita Atau cukup kita tunjuk Gini Melarang begini marah tapi anak kita begini aja belum paham apa yang dikatakan oleh bapaknya ini. Nah, tetapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika mendidik anaknya, mendidik putrinya, mendidik para sahabat, lihat ya. Mereka berdialog dengan cara yang baik. Membuka alam pikiran, membuka hati. Nah, tetapi kita hari ini lain kan itu. Cuma bisa menyuruh, cuma bisa marah, tidak pernah kita bisa memberikan solusi harus seperti apa? Ya. Dan seterusnya. Nah, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ketidakberhasilan dalam dunia pendidikan, karena kita tidak mem, tidak mengetahui beberapa kaidah penting ini. Nah, kemudian kita renungkan dengan sikap wanita yang tadi. Saya kira banyak diantara kita yang keliru menerjemahkan sikap kasih sayang. Banyak orang tua yang apabila dia mengekspresikan kasih sayang tapi tidak dalam kaidah yang tepat contoh ada orang tua yang sedikit punya kekayaan menengah ke atasnya maka dia merasa aib kalau anaknya itu kerja kalau anaknya cuci piring kalau anaknya itu apa mencuci baju Wah, jangan enggak nepel Padahal jemaah yang dirahmati Allah Ta'ala kalau kita menjadi orang tua yang berpikir Bukankah anak kita Salah satu ketika mungkin akan menjadi seorang suami Yang dia akan punya beban Bukankah satu ketika anak kita kalau putri Dia akan menjadi seorang istri yang harus bisa masak Yang harus bisa berbanti kepada suaminya Tapi kadang orang tua tidak berpikir dengan, dengan benar Dia menyatakan bahawa Apa Anak itu yang penting sekolah, yang penting kuliah. Ini enggak penting. Padahal itu semuanya adalah pendidikan. Nah, maka lihat apa yang dilakukan oleh wanita tadi. Bagaimana kasih sayang memberikan pelajaran. Maka dua putrinya yang tadi ketika dia diajari oleh ibunya. Ibunya memang mau untuk makan kurma itu. Ibunya memang mau untuk menyantap kurma itu tetapi dia mengajarkan bahwa anaknya lebih mau, anaknya lebih butuh. Kalau dia masih mampu untuk saung, anaknya tidak mampu. Maka ini memberikan pelajaran apa? Pelajaran agar orang itu istighfar, agar orang itu senantiasa dalam urusan dunia mendahulukan orang lain, selama dia mampu menjaga dirinya gitu kan. Subhanallah, ini keagungannya pendidikan. Dan ini dilakukan, ini lihat, dilakukan oleh seorang pengemis miskinah kita karena tentunya perbedaan kita dengan hari dulu para sahabat beda kaum intelek kita hari ini tidak tahu tawhid tetapi seorang budak di zaman itu tahu tentang tawhidnya mari kita buktikan kalau seorang sekarang yang berpangkat profesor doktor kita ditanya di mana Allah dia mengatakan di mana mana ketika dia ditanya tentang hukum sihir dia tidak tahu Ketika dia ditanya tentang hukum datang ke dukun, tidak-tidak tahu. Tapi lihat seorang jariah di zaman Nabi SAW. Seorang jariah, seorang budak perempuan. Dia ditanya, Aynallah allahu fissamah man anah anta rasulullah. Budha kecil nih. budak Bukan seorang yang merdeka. Maka Nabi SAW bertanya kepadanya dua pertanyaan yang hari ini mungkin hatta beberapa tokoh Islam akan sangat sulit menjawabnya. Maka beliau bertanya, Aynallah qala allahu di mana Allah? Allah di atas langit. Aamintu man fissamah Ar-Rahmanu ala ar-sistawah Wahual qahiru faqa ibadi? Ayatnya begitu banyak. Kata Imam Syafi'i, tidak kurang dari seribu dalil yang menunjukkan Allah di atas makhluknya, di atas langit, di atas aras. Tapi sekarang orang yang berpangkat profesor, doktor ketika ditanya ayin Allah, imanika diam atau dia mengatakan fikuli makan. Lihat ya. Apa yang membedakan karena perhatian pendidikan dulu dengan kita hari ini adalah apa? Adalah berbeda. Jadi dunia pendidikan adalah berbeda dulu dengan kita hari ini. Ini adalah poin yang sangat penting. Di kenapa? Ya, Karena tentunya kita hari ini berbeda dengan mereka, para sahabat, para tabi'in, para tabi'u tabi'in. Nah, poin yang terakhir, sebelum mungkin ada beberapa pertanyaan yang bisa ditampung. Nah, jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa taala, di antara perkara yang dilalaikan kaum Muslimin hari ini dalam dunia pendidikan adalah menilai tentang pendidik dan tidak mendudukan derajat orang-orang yang mendidik. Dan tidak menganggap mulia kedudukannya. Sehingga apa? Menjadi satu perkara penghalang. Untuk kebaikan dalam dunia pendidikan. Padahal jemaah yang dirahmati Allah SWT. Allah telah mengatakan. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَنْ دَاءَ إِلَى اللَّهِ Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala kalau kita menempatkan kedudukannya. So, kita tahu hari ini dulu ya, entah tahu hari ini. Sangat jarang sekali kalau orang itu pengin profesinya guru gitu. Ya. Orang-orang dulu gitu. Gorino mengatakan begini. Ya, saya pakai bahasa Sunda ya. pakai bahasa Sunda dulu nanti diterjemahkan mal benghar karena jadi guru rumah, jadi kalau jadi guru itu tidak akan jadi orang kaya gitu. Kenapa? Karena upahnya kecil banget itu. Upahnya kecil banget itu. Saya dulu ya ketika Mesantren tahun sembilan apa delapan ketika mulai sama santri itu guru di pesantren itu dibayarnya enam ribu per bulannya, enam ribu per bulannya mungkin dulu masih murah 60 ribu per bulan. Sementara orang jualan di pasar berapa? Berpuluh-puluh kali lipat. Nah, padahal jamaah yang dirahmati Allah taala kalau sejarah membuktikan dikisahkan bahwa Imam apa? Imam Abu Hanifah rahimallahu taala dikisahkan beliau menyuruh seseorang mengajari putranya membaca surah al-fatihah disuruh untuk mengajari surah al-fatihah sampai bisa dan paham isinya maka imam abu hanifah radhiyallahu anhu menghadiahkan seratus unta untuk pengajar surah al-fatihah saja jadi mengajarkan surah apa al-fatihah Padahal jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, profesi guru adalah merupakan profesi yang sangat mulia, profesi yang sangat agung, profesi yang sangat memiliki kedudukan yang sangat agung dari sisi pahalanya. Poin tadi sudah disebutkan. Oleh sebab itu jamaah yang dirahmati Allah Taala, pengajar-pengajar hari ini tidak pernah menjadi profesional dalam profesinya. Kenapa? karena tidak meyakinkan. Oleh sebab itu banyak guru imam guru nyasar. Tahu enggak guru nyasar? Banyak guru-guru yang tadinya itu dia orang itu cari kerja tapi tidak dapat-dapat. Ah, mangkir dulu ngajar ah. Sehingga karakternya bukan karakter guru. Dia tidak bisa bikin RPP, dia tidak bikin SOP-nya, tidak bikin Ketua ngajar nggak? Nggak ada gitu. Ngajar itu asal ke kelas aja gitu. Yang kedua pak, guru bayar. Orang yang mengajar semata-mata pak, kalau dibayar seukuran, Allah oh sayangnya jam segini jam segini ngajarnya gitu. Jadi kalau ketika dia di kantin, ketika dia di luar, ketika dia ketemu di pasar bukan jadi guru lagi. Hanya ketika dia di kelas aja, guru bayar. Gitu. sedangkan apa poin yang ketiga mesti kalau ingin berhasil dalam dunia pendidikan termasuk bangsa dan negaranya apa mesti adanya apa orang-orang yang dinamakan dasar guru jadi dia apa profesinya guru dan apa punya profesional nah tidak usah saya sebutkan tetapi profesional guru itu dua dari sekian yang disebutkan oleh ahli silahkan mungkin kalau di Poin-poin ini sekian poin itu, tapi ada dua ya. Guru ngajar di mana saja, termasuk saya, termasuk para ibu ngajar dalam bentuk apa saja, mesti ada dua komponen yang mesti ada itu jadi guru. Pertama, ya, dia memiliki kemampuan materi yang akan diajarkan. Ya, kalau dia ngajar matematika, kalau dia ngajar ilmu ilmu fisika, kalau dia ngajar ilmu tauhid, kalau dia ngajar Fikih kalau dia ngajar aqidah maka dia harus memiliki kelengkapan ilmu. Yang kedua, yang sangat penting apa? Dia memiliki karakter guru. <tuh> Sahsiahnya gitu ya. Kan keberhasilan orang dagang sahihnya dagang. Kalau dia bertani sahihnya khusus itu. Karena kalau orang itu adalah tidak punya kepribadian jadi pedagang walaupun dia profesor doktor tentang ekonomi tidak akan berhasil. Contoh senantiasa dia berpikir berapa nilai untungnya. Itu bukan karakter pengusaha. Kalau karakter pengusaha dia beruntung tapi memberikan untung kepada yang lain karena tahu namanya perusahaan tidak akan berdiri dan tidak akan apa maju kalau dia tidak berpikir yang lainnya. Saya sering ya, walaupun saya bukan bukan ahli Tetapi ya, dengan pengalaman dan sebagainya Ada beberapa ikhwan Tanya, Pak Ustaz Apa rahasianya supaya dagang saya Dan usaha saya ini maju Ada yang bikin apa e, Seperti bikin baju ya, Dan sebagainya, saya katakan Kalau orang berpikir Berapa untungnya saja Insya Allah besok guluntikan Tapi kalau berpikir dia Bagaimana orang lain beruntung Agar saya beruntung Tukang jahitnya diuntungkan, tukang ininya diuntungkan. Pasti minimalnya dia akan berdoa dan dia punya komitmen. Tapi kalau kita, oh ini tahu orang itu. Karena sekarang lebih pintar kan. Tukang jahit udah terhitung nih. Kalau sekian ini dijual sekian dia tahu gitu. Kalau dia dikasihnya itu sangat pelit sekali ininya. Maka dimatakan mudah-mudahan cepat bangkrut ini. Gitu. Tapi kalau seorang pimpinan, itu, seorang pengusaha itu dia tahu. Oh ini. Mesti jaga tukang jahitnya, Mesti jaga tukang tukang apa itu? Ya, semua komponennya dia jaga. Tahu, saya menjadi seorang mudir itu, dia harus tahu. Gimana interaksi dengan ustaz beda dengan pekerja ya. Asasiatnya. Ya, enggak bisa di, di, diperlakukan seperti apa? Seperti pekerja, ustaz lain nih, karakternya lain. Kemudian nazirahnya lain. Maka seninya beda gitu kan. Harus punya seni orang memimpin gitu kan ini yang dinamakan apa? saksia maka saksia seorang pemimpin lain saksia seorang ibu lain maka apa disebutkan dalam hadis apa? walud Wadud. banyak anak penyayaran, kenapa? karena karakter yang mesti melekat dalam seorang ibu, kasih sayang terhadap anaknya, gitu. itu akan berhasil nah, kalau saja dagang nah saya akan berikan contoh terakhir ini. ada ungkapannya ada ungkapan dalam dunia pendidikan, karena para bapak para ibu kalau ada pertanyaan, kenapa sekolah mesti bayar dan kenapa sekolah itu mahal? Nah, saya ingin menjelaskan ya bukan karena saya seorang apa yang ber apa bergelut dalam dunia pendidikan dan punya pesantren, tapi di sini eh, mungkin para ibu para bapak akan paham ya, kenapa sih mesti bayar? Mungkin bertanya kenapa sih mahal sekolah itu? Jawabannya jamaah yang dirahmati Allah Taala. Seandainya seluruh komponen ini udah bekerja dan berfungsi sebagai lembaga pendidikan, sesungguhnya tidak perlu sekolah. Cukup ya saya membawa apa? Membuka taklim ya seminggu sekali. Ya, mungkin seminggu dua kali belajar, nggak perlu. Di sebuah tempat, kenapa? Karena di rumah udah diajarin Di lingkungan udah diajarin Gak perlu sekolah nah, Tapi berhubung sekarang itu Kenyataannya tidak begitu maka mesti apa? Karena di rumah itu Televisi mengganggu Semua kelengkapan yang dinamakan Kemajuan hari ini mengganggu anaknya Oh terpaksa harus di pesantren nih Terpaksa harus di lembaga pendidikan Ini dinamakan boarding school Terpaksa Kalau Mursa tidak ada yang mahal Bayangkan begini pak Ibu para bapak ada yang punya pembantu Berapa bayar pembantu hari ini Bayar pembantu Tidak akan kurang dari Satu, satu juta setengah hari ini ya. Kalau dibayar kurang dari itu Pada pergi hari ini Apa kerjanya Nyuci piring Nyebokin Mungkin anak kita tapi di pesantren Menyediakan tempatnya, menyediakan disika Minumnya, didik dari malam sampai pagi lagi Dibayar berapa? Sekolah yang paling mahal katanya yang pertama Sekarang 900 atau 1 juta 1 juta itu Bayaran untuk semua Agamanya Akhlaknya dididik nah, Sedangkan para ibu para bapak juga Bayar pembantu itu cuma Begitu bayar berapa? Jadi tidak mahal tidak Bahkan ada yang nelpon saya Pak. Pak Ustadz apa hukumnya pesantren memungut uang masuk sekolah Saya jawab wajib hukumnya Saya bilang wajib hukumnya Dia kaget Bukankah itu sebuah kebaliman Kata saya siapa yang dolim Antum atau lembaga pendidikan Kalau antum jujur Antum yang dolim Kenapa ustadnya suruh mengadakan lembaga pendidikannya, disuruh mengadakan sekolah, disuruh mencari bayar untuk gurunya. Antum lebih boling ketimbang lembaga pendidikan itu. Kecuali kalau anak antum, sekolahnya apa? Di bawah pohon, di atas pasir, tidak perlu sekolah. Kalau hujan kehujanan, ya. Kalau panas-kepanasan gak apa-apa, gak bayar. Uang langsung gak perlu. Atau banyak orang kaya dan pemerintah udah membangun sekolahnya. Gak perlu bayar uang, apa Wah masuk tapi itu sekedar celotehan supaya kita berpikir aja gitu. Ya. Jadi poin yang sangat penting Kenapa hari ini lembaga pendidikan dan dunia pendidikan di Indonesia adalah kurang maju ya Termasuk mungkin di kita hari ini Karena ya pendidik itu tidak dianggap sebuah profesi yang mulia gitu. Baik oleh para pendidiknya ataupun orang-orang yang berpikir tentang pendidikan yang lain gitu. Kan jarang sedikit sekali orang yang merasa bangga makanya dikisahkan ya itu apa ada ibu-ibu ya yang di apa itu yang di Semedang itu ibu En ya yang dia udah apa udah udur ya lalu dia menganggap profesi guru adalah berharga maka dia menjadi pendidik dan banyak yang berhasil ya yang dididik oleh dia dengan sebab dia berada di tempat tidurnya masih mampu mendidik anak-anak kenapa karena dia menganggap profesi guru itu berharga profesi guru itu apa berharga dan di timur tengah ya. Terutama di Saudi dan semisalnya, kenapa? Sangat banyak sekali apa? Begitu cepatnya. Karena mereka guru itu dibayarnya berapa? Ya, dibayar ya, kalau menurut kita ya hari ini namanya guru itu tidak kurang dari sekitar 50 juta kalau diuangkan oleh uang apa? uang kita ya sebulannya. Nah, sedangkan guru kita sekarang di pesantren itu 1 juta setengah 2 juta ya. Sedangkan makanan sehari, sekarang itu kan? apa? terbayarnya apa? Nah, kalau uang 50 ribu itu belum cukup ya. 100 ribu per hari. Berarti kalau 100 ribu berapa? 3 juta ya. Itu itu terbayarnya Saya tidak mengatakan kalau ada yang miskin tidak akan sekolah. Tidak ya. Insya Allah setiap pesantren, setiap sekolah akan memberikan bantuan. Tetapi mari kita berubah alam pikiran kita dulu tentang menilai mahal. Ya, terlebih kalau jemaah yang dirahmati Allah taala sekarang maju. Nah, saya sekarang tidak bawa kita bawa ini gitu ya. Nah, di mana di sini ini saya mendownload tidak kurang dari 3000 buku. Ya. 3000 buku dan bisa dilihat kapan saja. Saya juga bukan keluar dari apa? Dari belajar apa tentang IT, tapi IT itu sesuatu yang mewajibkan kita. Nah, sekarang kalau sekolah maju hari ini sekarang setiap kelas harus ada infokusnya harus ada ininya, harus ada itunya biar nyaman ada lapangannya gitu kan kalau kita berpikir menghormati kalau antum tidak mampu antum mungkin ditakdirkan tidak mampu tinggal berbicara baik jangan berkata tidak baik gitu oh ini mahal oh aku ngaku salafi tapi mahal jangan begitu gitu tanya dulu kalau tidak mampu jangan aja bilang gitu. saat saya tidak mampu mampunya segini Insya Allah akan diberikan bantuan Allah Ta'ala akan membantu Tapi jangan ngomong tidak benar gitu. Nah, Kenapa? Sebab kalau antum sadar oh, Tentang dunia pendidikan itu Apa yang kita berikan itu Tidak ada apa-apanya dengan Kalau kita kebutuhan pendidikan hari ini ya. Nah, Jaman yang dirahmati Allah Ta'ala Itulah mungkin yang saya bisa sampaikan Dalam kesempatan yang berbahagia ini